Bagaimana kita seharusnya membimbing anak keturunan kita Biar mereka tidak jatuh dalam dunia glamor, Dalam dunia kompetisi yang sangat tajam ini Dalam urusan politik kita jadi bulan-bulanan Umat lain Ternyata mohon maaf Bapak Ibu Kita itu seperti umat yang diistilahkan Juru-juru keadami Kita ini ada sebenarnya tapi keadaan ini dianggap tidak ada. Posisi kita ini ya tidak memiliki kekuatan. Tidak ada bargaining position. Kenapa kita tidak disegani? Mungkin lagi-lagi kembali nya kepada kita. Mungkin memang kita belum dipataskan Allah untuk mendapatkan kekuatan untuk menjadi umat yang terhormat karena kita sendiri pun melakukan hal-hal yang tidak terhormat. <tuh> Secara politik <tuh> umat Islam di dunia ini, yaitu tadi masih mengalami apa ya turbulensi sesama kita. Kita sendiri masih bertarung Di Arab Saudi terus menerus menerang Pemberontak Yaman Katanya begitu Yang jadi korban anak-anak Tempat-tempat ibadah ikut di Anak-anak korban, masjid-masjid Tempat-tempat peribadah di Perpustakaan juga habis hancur Sesama umat Islam itu Banyak ulama bukan saya ya, yang mengatakan Ada ulama yang tidak simpati Terhadap Pemerintah Arab Saudi Yang Katanya mereka sendiri pun bingung Mau meletakkan uangnya kemana Udah terlalu banyak uang Kerjasamanya Atau juga sama-sama orang Yahudi juga Wilayah-wilayah Sekitar Mekah Makah terus diperlebar, situs-situs penting juga dianguskan dibuang di hotel-hotel mewah. Dengan siapa itu kerjasamanya ya dengan orang Yahudi juga? Wibawa Ka'bah pun katanya sudah tidak begitu tinggi lagi, gara-gara tertutupi oleh hotel-hotel pencakar langit. Orang datang ke Makkah sudah mulai hilang ketawa tuanya kesederhanaannya karena terlihat karena apa ya melihat hotel-hotel yang mewah. Ada yang mengatakan lagi-lagi ini bukan kata saya. Ada yang mengatakan Makkah itu sudah seperti apa ya sudah seperti Manhattan, New York. Manhattannya Timur Tengah mana? Ayam sukuernya Timur Tengah mana? Ya manggal, karena semakin banyak hotel hotel mewah di sini. kesederhanaan sebagai perintah agama kita? Saudara-saudara kita yang di Arab Saudi katanya bingung, uangnya mau kemana? Sudah sungguh sungguh mereka dengan kekayaannya itu? Menggunakan kekayaan itu Untuk dakwah Sudah sungguh-sungguh Untuk dakwah Sementara uang yang mereka habiskan itu katanya Mereka beli kapal pesiar di mana-mana Bangun kerjasama di mana-mana Beli klub-klub sepak bola di mana-mana Stadion-stadion sepak bola Dibangun banyak oleh orang-orang Arab Ada salah satu di bagian negara Amerika Kental Ada ratusan ekor kuda Saya baru tahu Alhamdulillah saya sudah sampai ke sana Ada ratusan ekor kuda Satu ekor kuda harganya 40 miliar Dan itu dimiliki oleh orang-orang Kalau saja umat Islam mau bersatu, Kekuatan minyak yang dimiliki oleh timur Tengah itu digunakan untuk dakwah Rasanya tidak mungkin umat lain itu Mengecilkan kita Rasanya tidak mungkin umat lain itu menganggap kita tidak ada Kalau kita bersatu. Mengapa saya sampaikan ini Ya berbagai macam persoalan Menghantam kita Dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi moral Lihat kemarin Ya bagaimana Di MK tidak begitu tegas tergas, -tergas. memberikan pidana kepada kaum PnjpT itu, ya kita menyayangkan juga sebagai eh, apa ya agar depan dapat pembuatan hukum sama seperti seorang tua saya pernah ada orang tua dimana anaknya datang bawa calon istri, ya. Katanya sama ayahnya, Ma, Pak, ini calon istri saya. Calon istri saya ini non Muslim. Gimana menurut Papa? Gimana menurut Mama? Ayahnya bilang, kan kamu sendiri yang mau pakai. Kamu kan sudah dewasa, bisa memutuskan siapa istri kamu yang terbaik. Ya urusan kamulah mau memilih. Istri yang bukan muslim kan kamu yang menjalani Nah Allah kalau ada orang tua seperti ini orang tua ada begini Tujuan daripada saya itu apa? Yang tertinggi apa? Mampas itu itu apa? Salah satunya, hebzodin menjaga agama Kalau saya punya anak laki-laki bawa calon menantu Yang muslim, disitu kesempatan saya untuk memberikan masukan, kok bisa begini, apa artinya kamu saya ajarkan tau, kamu saya sekolahkan. kok bisa seperti sedangkan yang satu agama aja banyak persoalan, gimana kalau memilih istri yang berlainan agama bila perlu kita ancang dia bukan seperti orang tua tadi kok gak ada pertahanan begitu, ya malah mengatakan mau mau ketika muslim, nah saya khawatir ya kita ini menjadi orang tua yang tidak bisa mengawal anak-anak kita, betapa agama itu menjadi seperti hal yang sangat speli, imzukir itu gak ada. tapi apa ceritanya kembali ke materi kita pada hari ini, berbagai macam ujian itu bisa menjadi Apa ya Menjadi renungan yang begitu dalam Buat kita Bapak Ibu Apakah persoalan yang kita hadapi Itu menjadi renungan Pasti ada hikmahnya, Pasti banyak hikmah Paling tidak kita jadi bersatu Kita saling bersama Tidak boleh kita sendiri-sendiri Tidak -sendiri. boleh kita beribadah Asik sendiri mengumpulkan pahala sendiri-sendiri Seolah-olah mau masuk surga sendiri tidak boleh, harus bersama-sama kita ya Dalam alat Tuhan jelas-jelas disebutkan A'udhu binahinnah syaitan al-rajim Wa taku fitnah Wa taku fitnah La tusibat ladina Zolamu min khasuh Takutlah kamu kepada musibah Ya ujian, cobaan Yang tidak ada ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim." Maksudnya tidak ditimpakan kepada mereka Berarti kita yang gak berbuat yang bisa saja kena Kenapa? Ya mungkin tadi kita asyik sendiri Beribadah sendiri-sendiri Merasa sudah paling mengerti sendiri Tidak ada berjamaah Nah ini Apa hikmah dibalik Persoalan-persoalan yang kita hadapi Boleh jadi inilah momentum Untuk kita bersama-sama Mengaji, bersama-sama belajar Bersama-sama memperbanyak guru Sama-sama kita sharing dan berdiskusi Supaya rasa kebersamaan kita itu semakin kuat Orang-orang soleh ketika datang ujian Berbagai macam ujian Mereka mengatakan Ya Allah aku bersyukur Ya Allah atas ujian ini ya. Dengan ujian ini aku jadi sadar Aku lemah Kalau tidak engkau bantu Ya Allah Dengan ujian ini aku jadi sadar Betapa aku tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan beliau menguatkan aku. Ini bagian dari terapi-terapi syukur supaya kita tidak menutup diri, supaya kita tidak tersumpur, sedih berkepanjangan dapat ujian atau tokoh-tokoh ujian, ujian terus datang. Nah, itu namanya menutup diri. Tapi kalau kita buka syakaroh syukur Berasal dari kata syakaroh Artinya membuka Ayo buka diri Apa baunya Allah dengan ujian-ujiannya Jadi tidak mungkin orang yang membesarkan Allah Yang menjadikan Allah sebagai wakilnya Itu jadi orang yang memelakkan alat yang rendah Tidak mungkin Dalam zikir-zikir kita Kita baca hasbi Allah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula Wa nasir Cukup Allah yang menjadi wakil, cukup Allah yang menjadi penorok, artinya kita jadi kuat. Inilah yang saya maksudkan bahwa meski datang berbagai macam ujian, coba baik ujian pribadi maupun ujian global, harus kita tampilkan pribadi kita yang kokoh, yang kuat. Kita punya harga diri, kita punya kehormatan. Ya, ya. tidak mohon maaf ya tidak seperti yang baru kita lihat nah, di sidang kemarin salah satu tokoh tinggi-tinggi ketika di sidang langsung loyo kayak burung di sirama yang panas. Jam terbang sudah begitu tinggi, jabatan sudah begitu kenyang, aset banyak, istri cantik, anak-anak sukses, baru pernah tersangka begitu sudah loyo itu. Mana hormatnya Mana jiwa patriotisme yang dia besar-besarkan itu? Mana kekuatan tauhid yang berani mengatakan Ini kesalahan, ini tanggung jawabku, aku terima ini Aku pantas mendapatkan ini Ya Allah Kalau kita kan sebagai orang yang bertauhin Kalau kuzulan tersangka begitu sudah terjadi kau bilang apa lagi? Katakan, aku pantas merasakan ini ya Allah Aku terima ini Ini adalah efek dari kesalahan Mana kekuatan itu? Orang yang mengaku bertauhid tu, begitu. Padahal kalau kita bisa pahami ayat-ayat Quran itu, nah buahulia itu, yang Apa yang menjadi wakilmu? Apa yang menjadi sahabat? Kecuali memang dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada Allah dalam dirinya. Kecuali memang budia itu sudah jadi final destination, tuan akhir. Jadi enggak ada lagi kekuatan syukur itu sebagai terapi. Orang-orang yang memang masih merasakan nikmat taun itu, datang ujian itu masih tetap terbuka. Ya Allah, aku perlimah ini apa bisa mendapatkan ini. Jadikan ujian yang aku alami ini sebagai pukulan telah terhadap kesombonganku selama ini. Buanglah kesombongan Dalam diri Jadikan ujian yang aku hadapi ini Sebagai cara kau Supaya memperbaiki ibadahku Memperbaiki Hubunganku dengan engkau ya Allah Yang selama ini semakin jauh Mungkin dengan Status ini Aku bisa belajar lagi Untuk mendekatkan diri Kan selesai Apa bedanya Mohon maaf Iblis dengan Nabi Adam sih sama-sama berbuat dosa Ya, kita tidak lebih suci dari siapapun kita tidak merasa paling benar tetapi begitu berdosa contohlah Nabi Adam dia tersunggu dia merasa malu dia bertobat kepada Allah dengan membaca wa'ala na'amfuzana wa'ala ta'fir lana wa ta'amna lana kunan Allah Sementara Inggris yang juga berbuat dosa malah nantang Allah faktor sama aja sama-sama berdosa. Nah kita juga kan makhluk yang pernah berbuat dosa, kalau sudah terjadi mau dibilang apa lagi? Ya boleh jadi mudah-mudahan itu dosa yang terakhir yang pernah kita lakukan. Nah, inilah kalau orang yang selalu pandai bersyukur itu selalu optimis dalam keadaan apapun. Imam Ibn Uthayyilah mengatakan begitu. Jangan kamu terlalu jatuh Berlama-lama dalam kesedihan dan penyesalan akibat dosa Kalau memang dosa itu sudah terjadi Sudah dilakukan mau bilang apalagi Tetaplah kamu optimis katanya Mudah-mudahan itu dosa yang terakhir Karena dosa yang sudah terlanjur dilakukan Boleh jadi itu bagian daripada rahmat Allah mudah-mudahan dengan dosa yang pernah dilakukan itu membuatmu kemudian merasa lebih khusyuk lagi dalam ibadah-ibadah. Jadi dosa itu bisa menjadi rahmat kalau disikapi secara baik. Kalau yang sudah terlanjur dilakukan bukan yang bukan mau dilakukan oh kalau begitu biar saya ibadahnya lebih khusyuk saya berdosa dulu ah, itu salah. Maksudnya dosa yang sudah terlanjur boleh jadi itu Menjadi rahmat Untuk apa? Untuk kehusukan Untuk kenikmatan bahwa kita pernah berdosa Jadi ibadahnya lebih hati-hati Lebih khusus Ya kira-kira seperti itu Kata Imam Ibn Atwa'illah Bukan kata saya Itulah orang yang selalu optimis ya. Itulah orang yang bisa menjadikan syukur Itu sebagai terapi Syukurlah Allah tidak menguji Dengan yang lebih besar Kita pernah berdosa Boleh jadi, boleh jadi itu sebagai ujian Kalau sempat diturunkan Allah Azab, gimana? Tidak sempat lagi kita bertobat. Kayak kaum lut itu yang dibalikkan itu tanah itu. Ditimpa oleh tanah. Kayak kaum apa, Nabi nuh yang ditimpa oleh banjir bandang. Itu namanya sudah Azab, tidak sempat kita bertobat. Kalau macam status tersangka terda'wah, masih hidup, masih sempat bertobat. Alhamdulillah, ya Allah, engkau masih di jembatan aku bertobat. Itu bagian terapi syukur juga itu. Artinya bersyukurlah kita Allah tidak membuat ujian Yang diberikan kepada kita lebih parah Bersyukur kita kalau sakit Allah tidak memuji kita dengan sakit yang lebih berat Bersyukur kita kalau Diuji dalam urusan bisnis Udi. Ya Allah kita Bersyukurlah setelah ujian bisnis ini di mana Allah tidak membuat Ujianku lebih besar Banyak orang di luar sana Yang mengalami kerugian lebih besar daripada yang aku alami Engkau tidak memberikan ujian yang lebih parah Padahal kau bisa Engkau sanggup memberikan azab Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar Kau hari ini tidak menguji dengan yang lebih besar Orang yang tidak pernah bersyukur itu akan memunculkan perilaku-perilaku apa ya macam-macam perilaku negatif. Karena nggak pernah bersyukur, karena selalu tertutup. Apa perilaku-perilaku tidak bersyukur? Ya menyebeli orang. Ya. Apalagi, misalnya mengeluh aja. Orang yang mengeluh ini sama saja selalu menutup rahmat yang diberikan Allah kepada dirinya Dari dulu kok mengeluh aja isinya Tidak ada terspancar dari wajahnya, wajah-wajah yang bahagia, wajah-wajah gembira Mengeluh aja. Ditanya apa kabarnya hari ini, gawat ini, parah ini ya, Dari dulu jawabannya parah gawat nah, ini, Mengeluh ini. ini adalah orang yang tertutup ini dari rahmat Allah Orang yang selalu melihat dengan kacamata pembesar, kalau dapat ujian selalu dilihat dengan kacamata pembesar, seolah-olah dia yang paling merana, dia yang paling susah. Tapi kalau datang imam hanya dilihat dengan kacamata yang kecil, jadinya mengeluh. Gimana, Ustad? Saya mau tidak mengeluh. Ya, anak saya empat. Sekolahnya di luar negeri semua Mau tak mau saya harus meninjau Terus-terus menerus ke sana Akhirnya banyak pendapatan saya Lebih banyak lagi pengeluaran Ya salah sendiri Nah ini kan masalah nanya, cuman Ya Jadi Makanya ada istilah Lawan dari syukur itu kufur Kalau syukur itu membuka. Ayo buka apa yang diberikan Allah jangan ditutup-tutupi. Besarkan sehingga kalau dapat masalah, dapat ujian, ah kecil dibandingkan rahmat Allah. Ini yang dilakukan orang-orang saleh. Para tadi melakukan ini. Nabi apa yang sakit parah itu Pak, yang bertahun-tahun itu? Nabi ayub. Kata istrinya, kenapa kau nggak berdoa Supaya doaku disembuh apa, Supaya penyakit disembuhkan Aku malu berdoa Untuk kesembuhan Karena rahmat Allah Tuhan begitu banyak Yang diberikannya kepada aku Dibanding sakitku ini nggak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah Makanya Bagi orang-orang yang bertauhid itu Mengeluh itu adalah Hal yang diharamkan Dalam pada diri mereka dalam keseharian mereka mereka selalu mengatakan ya Allah terima kasih untuk semua yang Kau berikan padaku terima kasih Kau berikan aku hidup di dunia ini dengan hidup ini aku jadi mengerti mencintai dengan hidup ini aku jadi mengerti bahkan disakiti dan dikhianati disakiti dan dikhianati bagiku itu sama nikmatnya dengan disayangi ini liku-liku kehidupannya Terima kasih untuk orang yang menyayangiku Terima kasih untuk yang membenciku Hidup ini memang seperti itu Selalu seperti itu Tetapi apapun yang kita alami Yakinlah Allah selalu Bersama kita Allah selalu memantau Yang dilihat Allah Seberapa besar harapan kita ini kepada Allah Kepada diri Nah itu yang penting Jadi semuanya berterima kasih Semuanya adalah syukur. Tidak boleh hidup diisi dengan menenguk karena itu menutup diri. Jadi memeluh itu sama dengan kufur menutup diri terhadap nikmat Allah. Namanya orang hidup, ya kita punya kita manusia kita punya perasaan. Itu liku-liku saja itu, jangan dikalahkan oleh hal-hal yang kecil. Berikutnya perilaku tidak bersyukur itu menyebabkan orang yang selalu apa ya? Kalau dapat rezeki, ah dapat apa? Jauh-jauh ke sana, selalu hitung-hitungan. Kok cuma segini sih? Kasih rezeki cuma segini, mati deh. Nah, Tidak apa-apa, hampirnya panas saja. Ya. bersyukur akan semakin kikir mudah nah, kikir selalu iri yang dimiliki apa yang dimiliki orang lain iri, dengki nah, ini kalau sudah tak pandai bersyukur penyakitnya itu jadi dengki, iri yang dimiliki orang lain selalu ingin dia miliki dia merasa lebih pantas untuk memiliki ya karena itu para ulama sepakat mengatakan jangan mudah tertipu dengan segala yang materi dengan segala yang zohir karena segala yang materi itu pasti lenyap yang zohir ini pasti hamus ulama alaihafat makanya Allah itu kita pahami sebagai yang gaib Karena kekuatan Allah itu justru pada kegaibannya. Kalau Allah bersifat material, Allah itu jadi lemah oleh situasi. Sesuatu yang dalam materi, sesuatu yang dalam ruang dan waktu itu selalu terpengaruh oleh cuaca. Macam kita, kalau selalu hujan, kita jadi pilot, ya mudah terpengaruh banyak. apa Cuaca buruk Kita pun jadi sakit Kenapa? Karena Di dalam diri kita ini ada material juga Maksudnya kita terpengaruh oleh situasi Dan Allah itu gaib Jadi nggak terpengaruh oleh situasi Allah itu tidak pernah mudah Tidak pernah tua Tidak pernah merasa lemah Kita yang seperti itu Karena itulah adopsilah kekuatan Allah Yang maha Kain, Yang maha kuat dan hakikat segala sesuatu itu sebenarnya adalah bukan pada zahirnya. Hamba Allah yang tidak tertipu oleh zahirnya alam akan terus berpegang pada aspek batin. al-batin. Zahir kita itu dikendalikan oleh batin kita. Kalau mau bagus zahir kita, perbaiki dulu batinnya. Kalau mau bagus cara pandang kita dulu yang di sini karena kita diatur oleh yang di sini batinnya apapun yang nampak ini adalah tampilan tampilan spiritual tampilan tampilan batin makanya para sufi mengatakan alam ini adalah manifestasi dari allah tajallinnya allah ya allah ini menunjukkan keindahannya kepada manusia dia menciptakan alam yang indah jadi lihat pada di balik zohir jangan terjebak dengan yang selalu yang nampak kira-kira seperti itu kalau kita mau membuka diri menjadikan syukur ini sebagai terapi kehidupan kita kemudian imam mengatakan hamba yang dijinakkan hatinya tidak suka lagi membuang waktu pada perkara yang sia-sia Kalau hati kita sudah terpaut kepada Allah Insya Allah kita tidak akan melakukan yang sia-sia Apalagi melakukan yang rendah Kebanyakan waktu Jadi kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Tidak merasa berat Walaupun melakukan apa ibadah yang banyak Artinya tidak lagi gairah Tidak lagi gairah kepada dunia Biasa-biasa saja Maka setan pun sutar mengenakan Tipu daya kepadanya Hanya orang yang terlalu berlebihan Atau sangat gairah kepada dunia Itulah yang semakin mudah Digunda setan Setan itu selalu berdagang Siapa yang mau Kempengahan Mau populer Mau terformat nah itu Kalau orang terlalu gairah dengan itu Mudah sekali ditipu oleh setan Orang yang hatinya terbuka yang selalu bersyukur kepada Allah akan berefek munculnya rasa al-mish al, rasa kerinduan yang besar kepada Allah. Kalau orang sudah hatinya rindu kepada Allah tidak akan dibajak oleh rendahnya dunia ini, tidak akan dibajak oleh urusan-urusan yang kecil. Kenapa hatinya sudah rindu? Apabila kamu merasa hilang minat kepada makhluk, maka ketahuilah bahwa akan dibukakan kepada kamu pintu kerinduan yang dalam kepada Allah. Ya, makanya kita bertahun-tahun mengikuti materi Sahih ini, arah yang mau kita tuju itu adalah Allah. Kerinduan terbesar kita adalah kerinduan kepada Allah. Inilah zikir kita yang pernah saya sampaikan bulan yang lalu. Lai anta maksudi wariboka matelubi ak tini makrifatak wa ma'abdatak ya Allah engkaulah tujuan rido mu ya kau waratkan berikan kepadaku pengetahuan tentang dan tentang cinta kepada ini menjadi zikir-zikir kita kenapa kita disuruh seperti membaca ini supaya kita kuat. Dengan zikir-zikir itu kita jadi sadar Allah lah yang memiliki kekuatan tak terbatas Dan itu yang mau kita ambil Kekuatan tak terbatas itu Supaya kita jadi pribadi yang kuat Tidak mudah jatuh Oleh berbagai macam ujian Hati kita sudah terbuka kepada Allah Apa yang disawatirkan Kalau Allah sudah menjamin hidup kita Allah selalu berada di dekat kita Apa yang kita khawatirkan Kecuali kita mengkhawatirkan masalah-masalah yang sebenarnya sepe. Lebih lanjut lagi, Imam Ibn Uthayyilah menyebutkan dia katanya sangat heran dengan manusia manusia. Aneh dinilai manusia ini. Apa yang aneh? Mereka berjuang mati-matian untuk mencari sesuatu yang tak begitu besar manfaat untuk akhirat. Mengumpulkan sesuatu yang sudah pasti hangus, yang sudah pasti lenyap Kalau ada orang yang seperti ini Sebenarnya bukan matanya yang mudah Tetapi hatinya yang mudah Ya istilah Imam Ibnu Atau Ila itu Al-ajab, -al ul-ajab Aneh bin Ajaib, bin Ajaib Ada orang yang begitu berambisi terhadap Sesuatu Sebenarnya yang dia ambisikan itu tak begitu besar mampat Ada orang yang mengumpulkan banyak hal, banyak materi, tapi dia padahal dia sadar itu nggak kekal. Naufilah, inilah keadaan manusia. Inilah orang yang tertutup. Padahal sudah disebutkan oleh Allah janji Allah itu lebih baik. Apa yang di sisi Allah lebih baik? Tapi orang mencari jaminan-jaminan dari selain Allah. Naufilah. Karena itu, orang yang hatinya terbuka, dia akan mencari kebahagiaan yang permanen Mencari kemuliaan yang abadi Bukan mencari kebahagiaan yang hanya sementara saja Ini istilah, istilah Imam bin Rumah Ta'illah Iza'arotha'iyatunala'ka'izm'la'yafna'falatas'na'izm'la'billaw'iyafna' Jika kamu mengharapkan kemuliaan yang tidak pernah berakhir Maka jatuhkanlah hatimu Fokuslah perasaanmu Fokuskan cinta kepada sesuatu yang tidak akan pernah lenyap Kepada siapa? Kepada dia Allah yang dekat Kalau mau hidup dengan kemuliaan yang tidak pernah hilang adabkan diri kepada Allah secara fokus, secara total, kebahagiaan kita tidak akan menyah. <tuh> <tuh> Karena itulah orang-orang yang hatinya terbuka, yang selalu syakalah membuka diri adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai jaminan. Mereka sendiri bahkan tidak menjadikan ibadahnya itu sebagai jaminan. Dia lebih banyak fokusnya kepada Allah. Ibadahnya banyak tetapi fokusnya lebih kepada Allah. Alhamdulillah bisa ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Iqam itu oleh Imam Ibn Ata'illah. Min alamat ri'ihtimadi ala amal mutsonur roja'in da'wujudizadah. Ini contoh orang yang hatinya terbuka Dalam urusan kepada Allah Di antara tanda-tanda orang yang terlalu Mengandalkan ibadahnya Mengandalkan amalnya Seharusnya kita mengandalkan Allah Seberapa banyak ibadah kita Yang kita lebih fokuskan adalah Allah Bukan ibadahnya Kalau nanti yang kita Merasa dijamin oleh ibadah kita Nanti katanya buksu berrojak Lama-lama harapan kepada Allah Jadi berkurang Ah. Masa saya sudah beribadah begini Ujian kok terus datang Apa gunanya ibadah ini? Nah, pengatalkan ibadah ini jadi begini Masa tetangga ibadahnya Pas-pasang hidupnya kok aman-aman aja itu Nah, ini karena yang dilihat semata-mata ibadah Tapi kalau fokusnya lebih kepada Allah Ketika dia beribadah yang muncul adalah rasa syukur Terima kasih ya Allah, aku bisa beribadah Dengan kau ganti dengan yang lain, cukuplah balasan untuk Kepada Aku ya Allah dengan tindunya Engkau, aku menjadi ahli taat dengan tindunya Engkau, aku bisa menjadi hambamu yang taat, cukuplah bagiku balasan darimu seperti itu. Doanya jadi begitu, tak kayak macam ini ya. Kebanyakan kita doanya detail detil banyak-banyak permintaannya Tapi orang yang menjadikan Allah sebagai jaminan Doanya, Ya Allah Aku bersyukur Dengan kau itu aku menjadi Akita, cukup seperti itu Bersyukurlah Dengan ma'rifat Ma Berkenalan dengan Allah Adalah puncak dari segala macam kegembiraan Ini dia yang dirasakan Para wali-wali Allah itu lebih dari apa yang dapat dibayangkan oleh manusia sebab tidak ada yang lebih tinggi dari kemurian Allah dan oleh sebab itu tidak ada ma'rifat yang lebih lezat daripada ma'rifat Allah kemudian Imam Muhammad Tuhan mengatakan rasa syukur dapat terwujud melalui ibadah dan cinta yang sempurna kepada Allah Soal apa pertanyaannya boleh jadi ketidakmampuan kita bersyukur Karena ibadah kita berusung-usung, Karena cinta kita berusur-usur Hati akan menjadi baik beruntung, merasa nikmat, bahagia, senang, damai, tenang Hanya dengan beribadah kepada Allah Meskipun orang memperoleh kenikmatan dan makhluk Tetap saja ia tidak kenakan damai tapi yang mengalami kemiskinan dari diri kepada Tuhan yang layak disembah di ciritaja nah ini masuk kepada tema inti Bagaimana syukur ini menjadi terapi Bagaimana hidup terus merasakan kekuatan Imam Ib mengatakan kalau hati masih merasa risau dan sedih Pernah risau ya Pak? Ibu-ibu pernah sedih Ibu? Kalau hati selalu diliputi rasa risau dan sedih Itu karena hati kita masih terhalang untuk menyaksikan Allah Kalau kita sudah fokus kepada sesuatu yang besar Sesuatu yang mengagumkan kita Sesuatu yang membuat kita sangat berdaya dan semangat nggak mungkin kita Terpesona dengan yang kecil-kecil Karena sudah ada yang sangat besar Kenapa hati kita mudah risau Mudah uh, Jawabannya Karena kita masih terhalang Untuk menyaksikan Allah Kita belum bisa menyaksikan Allah Melihat dan merasakan kebesaran Allah Kenapa bisa begitu? Karena hati kita sudah diisi dengan yang lain Hati kita sudah dibajak dengan yang lain Karena itu supaya syukur ini menjadi terapi kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Pertanyaannya, kalau bapak ibu punya mutiara yang harganya katakanlah puluhan miliar di rumah, tapi bapak ibu nggak sadar ada mutiara itu di rumah. kira-kira ada nilainya nggak? yang ada nilainya karena kita nggak tahu. Nah begitulah kalau kita paham terhadap Apa ya makrifat kepada Allah itu Itu hanya bisa Dirasakan manfaatnya Kalau kita sadar Bahwa ada sebagian Allah dalam diri kita Jangan kita hilangkan Jangan kita tutupi Bagaimana syukur secara konkret Mau gak kita lakukan ini Bapak Ibu Yang pertama selalu mencatat kebaikan Baik dicatat di dalam dipakai kertas atau dicatat dalam hati Apa kebaikan kira-kira apa apa rezeki yang sudah diberikan Allah sepanjang kita hidup Dicatat itu dicatat sebanyak mungkin supaya nanti kalau dapat ujian kita sadar oh kebaikan kita masih lebih banyak daripada ujian yang kita alami dicatat itu. Bila menurut sudah dicatat di kertas ditempel di dinding Kita lihat oh kita punya ini macam-macam ini <laughs> ya? Baca ulang catatan alat terbaik Baca ulang Kita itu akan menjadi seperti apa yang sering kita baca berulang-ulang Kalau yang kita baca adalah Berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan Kita tidak akan mudah dikecilkan dengan urusan yang kecil-kecil Sadari Orang yang kondisinya lebih berat Mungkin saya pernah cerita pada Bapak Ibu Saya ini di keluarga Anak nomor 9 Anak yang paling kecil Masih kelas 1 SD Kami rata-rata anak anaknya 9 itu masih SD-SD itu sudah jualan duit Bilirin kampung Karena saya sendiri sebenarnya disuruh jualan kue itu belum pintar sebenarnya menghitung-hitung kalau orang beli sekian, kembali sekian, belum ngerti Tapi orang tua saya yakin saja, pokoknya bawa aja ini jualan Saking asiknya jualan karena masih kelas 1 SD Jauh jalan pulang itu gak tak udah sesat jalan, masih anak-anak Tapi subhanallah kami jalanin semua dengan dengan bahagia Ya Dibanding capaian-capaian perasaan yang sudah saya rai hari ini Benar firman Allah Bukan berikmat yang mana lagi untuk kita dustakan? Coba ingat dulu awal-awal kita siapa Kita datang dari mana Kita ditakdirkan untuk bahagia untuk menang Terakhir Nah ini dia Setelah disurvey, ini saya sampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa saya di kampus. Orang yang selalu membutuhkan diri, selalu syukur, dia akan selalu optimis. Energinya akan semakin bertambah-tambah. Semangat untuk untuk sukses, ya makin besar. Semangat untuk menentukan jalan hidup makin terasa. Kalau dia pandai bersyukur. Kemudian, syukur ini menyimpan kekuatan penuh Untuk merealisasikan mimpi menjadi kenyataan Kenapa di balai syukur itu ada kekuatan Kalau kita yakin hidup ini adalah bagian dari desain Allah Hidup ini adalah bagian dari rencana Allah Allah yang menentukan takdir. Kenapa tidak kita langsung kepada yang mau menentukan takdir kita Allah berdasarkan apa yang kita persangkakan. Berprasangka adalah tentang kesehatan, Insya Allah kita diberikan kesehatan. Berprasangkalah tentang kesuksesan, kita akan diberikan kesuksesan. Berprasangkalah tentang kebahagiaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena persangkaan itu akan menjadi tanggung kita. Jangan ditanya kapan, itu hanya masalah waktu saja. tinggal sejauh mana kita merealisasikan persatuan persanahan itu. Seperti yang saya pernah sampaikan juga, kita ini adalah buah dari ucapan-ucapan kita. Anak-anak kita tumbuh seperti itu adalah buah dari ucapan-ucapan kita kepada mereka. Makanya biasakan mengucapkan kata-kata yang membuat mereka semangat, membuat mereka punya harga diri, membuat mereka punya kehormatan. Kalau ada anak-anak yang tidak punya harga diri, merasa tidak punya kehormatan, boleh jadi ucapan-ucapan yang kita keluarkan kepada mereka membuat mereka seperti kita sendiri yang mengutuk mereka atau kita sendiri yang mengutuk kehidupan kita. Kayaknya kehidupan aku tidak berubah-ubah. Kayaknya penyakit tidak sembuh-sembuh ini. Kayaknya hutang tak terbayar-bayar ini Kayaknya pasangan saya nggak bisa berubah ini gitu terus yang diulang-ulang Ya seperti itulah jadi nah, Makanya Hidup itu tergantung dengan kebiasaan kita Dengan syukur akan mempercepat pertumbuhan dan sukses Terakhir Dengan patah bersyukur Seseorang akan bebas dari ketergantungan terhadap hasil lahir. Orang yang bergantung kepada hasil lahir, inilah orang yang cepat stres. Dia selalu tolak apa yang terjadi pada dirinya. Aku nggak pantas merasakan ini. Aku sudah berjuang. Ya, tetapi dia selalu bergantung kepada hasil lahir. Alhamdulillah, ini orang yang mudah stres. Allah tidak selalu melihat hasil lahir. yang selalu melihat Allah seberapa besar harapan kita yang kita bangun kepada Allah ya soal eh, sukses itu terlalu dini kalau hanya diukur dengan di dunia ini dengan syukur membantu kita untuk lebih menikmati hidup semuanya jadi nikmat kalau kita pandai bersyukur ya nggak tahu mungkin saya pernah sampaikan juga di sini Uh, ada seorang istri bilang sama suaminya Pak, kita sudah 30 tahun berumah tangga nih. Ayo kita sama-sama jujur Menuliskan apa kekurangan masing-masing Papa menuliskan kekurangan mama Dan mama menuliskan kekurangan papa Oke okay. uh, Setelah itu istrinya menuliskan kekurangan suaminya Sepanjang hidup rumah tangga Sudah banyak Ya pada sudah selesai. Ya sudah ayo kita tukar saling baca kekurangan sendiri-sendiri. si istri begitu melihat tulisan suaminya kaget dia. Loh, kok kosong ini? Mana ini kekurangan saya kok ditulis, Pak? Suaminya bilang, "Saya itu menikah dengan mama itu dengan penuh syukur dan penuh cinta." Betapa syukur dan cinta itu Semuanya jadi memaafkan setiap kesalahan yang pernah malah Kalau cinta sungguh-sungguh itu semuanya menjadikan indah Menjadi semuanya Papa lihat dari mama ini adalah bunga-bunga yang indah Kalau pun ada kekurangan cinta itu memaafkan semua kesalahan Jadi si istri madu Kata dia sudah mencatat begitu detail tentang kekurangan-kekurangan Artinya cinta itu memaafkan, syukur itu akan melubahkan. Kira-kira seperti itu. Terakhir, nah ini poin terakhirnya. Dibutuhkan lima keyakinan. Kalau kita mau bahagia, mau selalu terbuka hati kita, gunakan lima keyakinan ini ketika musibah datang, ketika kesulitan datang. Apa lima keyakinan itu? Yang pertama hidup merupakan rangkaian ujian. Setiap kita memang sudah diuji sejak dulu. Sejak enggak bisa makan sendiri dikasih makannya yang lain, enggak bisa jalan sendiri dibantu, semua caj ujian. Begitu masuk sekolah lain lagi ujiannya. Begitu tamat kuliah bingung lagi cari kerja. Begitu dapat kerja bingung lagi cari pasangan. Begitu dapat pasangan diuji lagi punya anak lain setiap area ada ujian ujian Ya memang itulah hidup. Ya pahamilah ini memang ujian. Yang kedua. Yakinlah setiap ujian itu sudah diukur oleh Allah. Tidak ada ujian yang dosis Semuanya sudah diukur. Bahwa kita mau. Layu tali kullah s.a.w. Tidak akan diberi beban kecuali atas dasar kita mau. Dan yang ketiga yang penting kita yakin. Bahwa setiap ujian pasti ada hikmah. Saya banyak mengkoleksi-koleksi setiap orang yang dapat ujian ini. yang akhirnya mereka testimoni ilmunya luar biasa. Yakinlah setiap masalah pasti ada jalan keluar. Firman Allah Yakinlah pasti mampu menghadapi ujian berat berkat pertolongan Allah. Minta kepada Allah. Ini dia poinnya. Justru di saat-saat ujian kesulitan datang Ucapkan Alhamdulillah Tadi agak sudah saya buka di awal tadi Kenapa kita dapat ujian kesulitan Ucapkan Alhamdulillah Karena Allah tidak menurunkan musibah yang lebih besar Kalau Allah menurunkan lebih besar Mudah bagi Allah Tapi Allah tidak memberikan ujian yang besar Ya Ustaz Tapi orang yang paling saya cintai Dipanggil Allah gimana saya tidak sedih Ucapkan Alhamdulillah sekali tiga sekali empat bisa nggak bisa Allah tidak lakukan ya Ustaz tapi anak saya sudah SMP kadang, kadang masih ngompol juga itu Ustaz bersyukurlah anaknya masih bisa ngompol di luar sana banyak anak yang tidak punya saluran buang air kecil harus dioperasi habis ratusan juta untuk bisa buang air kecil Anak kita bisa seperti itu, syukur Alhamdulillah Allah tidak memuji dengan yang lebih berat Tinggal bikin contoh yang lebih panjang lagi Kita bisa bikin contoh Berapa banyak ujian ini Allah bisa bikin lebih berat Tapi Allah tidak lakukan itu Ulbual qadir ala ya rata'a Ucapkan Alhamdulillah saat ujian datang Alhamdulillah yang kedua Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah saat ujian kesudiran datang? Ya, karena Allah tidak menimpakan kepada kita Musibah berupa agama. Allah tidak membuat kita murtad. Allah masih memelihara iman kita. Itu nikmat. Kalau kita diuji urusan ekonomi, alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak mencabut imanku, musibah yang terbesar adalah ketika iman ini tercabut. Biar musibah yang lain datang, asal jangan hilangnya iman ini dari dalam dada Aku bersyukur. Kalau masih berikan keimanan dalam diri kulimia. Jadi jangan buru-buru stres dapat ujian. Tanya dulu ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan iman ini enggak? Kalau enggak ada, berarti kecil. Yang mau bawa yang mau kisah bawa sampai mati adalah agama kita. Seperti kisah saya tadi. Berapa banyak orang yang enggak peduli lagi dengan urusan agama, padahal ini yang mau dibawa. Alhamdulillah yang ketiga, ketika pantas kita ucapkan saat ujian datang, karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kenapa kita tidak bersyukur setiap ujian datang? Karena itu sudah pasti dijanjikan yang lebih baik. Inna maal yusroh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita doa. Apa doanya? Allahumma ajir bi fi musibati, wa bi khairat minha. Ya Allah berikan pahala Dari musibah yang aku alami ini Dan ganti dengan yang lebih baik Jadi begitu dapat ujian Justru Rasulullah mengajarkan Supaya kita dikasih pahala dari ujian itu Ya Karena Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik Yang keempat Ucapkan Alhamdulillah Saat ujian kesulitan datang Karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita Asal kita bersabar, saat dia datang Allah akan hapuskan dosa-dosa itu Ya, ada kisah istri yang sangat cantik itu. Saking cantiknya jadi pembicaraan masyarakat kampung Tapi dia diuji oleh Allah, punya suami yang buruk Udah buruk, rupanya buruk alamnya Suka main tangan, main seret Kata teman si istri itu, udahlah kamu minta cerai aja dari suami seperti itu apa yang dipertahankan suamimu, apa yang dibanggakan dari suami seperti itu. Kamu kalau sudah bercerai, saya akan bantu cari suami yang jauh lebih baik. Tapi kata si istri yang cantik ini, bukankah dalam agama kita diperintahkan untuk bersyukur dan bersabar? Bersyukur tidak cukup kalau tidak diikuti dengan sabar. Aku bersyukur Allah memberikan kepadaku wajah yang cantik. Tapi harus aku ikuti Aku harus bersabar Punya suami seperti dia Biarlah aku jalani Sisa-sisa hidup bersama dia InsyaAllah Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik Dengan penikmatan yang lebih panjang Alhamdulillah berikutnya Saat ujian kesulitan datang Kita baca Alhamdulillah Kenapa? Karena Allah akan menaikkan kelas keimanan kita Kelas keimanan kita mau dinaikkan boh. Kenapa kita tidak menjadikan Alhamdulillah Inilah yang harus kita latihkan Betapa banyak ayat yang mengatakan Apakah kamu mengira kamu dimasukkan ke dalam surga Sementara belum datang ujian kepada kamu Apakah kamu dibiarkan Allah Mengatakan kami sudah beriman Sementara kamu belum diuji Dan banyak ayatnya juga Karena itulah Banyak orang yang tidak pandai bersyukur saat ujian datang Karena sudah digelisahkan Oleh salahnya Tujuan itu Anak-anak tanpa batas, kerja keras Tanpa hidup. Kerja keras, banting pulang terus nggak ada habis-habisnya Tapi hidupnya begitu-begitu saja Kenapa? Karena kurang keberkahan Namun kita Mudah-mudahan apa itu Materi yang kita bahas pada hari ini Bisa betul membuat terapi dari lawan kegelisahan. Syukur ini menjadi obat, syukur ini menjadi kekuatan, syukur ini menjadi semakin paham kita hipah dibalik apa yang terjadi pada kita. Demikian barang yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Silakan bapak itu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Saya ingin sampaikan ke masyarakat. di salah satu tiapnya kan ditulis ya terbalik satu... <tuk> ya, tulis ya? ya, bagus ditulis kalau ada saya belum pernah melakukan itu. <tuk> ya. Apakah tidak muncul? Oh, saya pernah berbaik ini terlebih jadi terbaliknya terus. Ini saya enggak tahu sekarang kemana ya. Baik. baik. Kalau ada dikhawatirkan kita menjadi liar dengan ditulisnya terbalik kan, kita lah yang udah menjadi itu kan sebenarnya. Minta dipuji, suka dipuji orang lain Sementara yang kita tulis ini sebagai wujud syukur Orang lain gak tahu Jadi insya Allah ini jauh dari sifat ingin menonjolkan kebaikan Kecuali kita pamer-pamerkan sama orang lain Ini loh kebaikan saya Itu kan udah gak boleh Tapi ini kan untuk kita sama Allah saja Tapi arti kebaikan itu lebih kepada Apa-apa yang sudah kita raih sebenarnya Bukan kebaikan misalnya saya sudah sholat subuh berjamaah Bukan seperti itu Tetapi kenikmatan-kenikmatan apa yang sudah kita raih Berupa apapun yang kita dapatkan Ya berupa pasangan, berupa anak-anak, berupa aset-aset Ya dicatat aja semuanya Jadi membuat kita ya Allah berapa banyak yang sudah diberikan Allah Ini Pak. Jadi kebaikan di situ lebih kepada kenikmatan yang kita rasakan. Ya, apapun yang kita raih dicatat supaya kita jadi semakin apa ya? jauh dari sifat-sifat mengeluh, jauh dari sifat-sifat lemah, jauh dari sifat-sifat gelisah seolah-olah kita selalu kurang padahal sudah semua bentuk kenikmatan yang kita raih. Kira-kira seperti Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Bapak-bapak, saudara-saudari yang saya hormati, para hadirin dan jemaah pada pagi hari ini. Masisy Ooh, ooh. Umat Islam Baik di dalam maupun di luar negeri Selama ini kita merasa prihatin Minoritas Islam Terutama di luar negeri Itu diperlakukan Seperti barang mati I'm Kemudian juga tanah yang dijanjikan itu siapa yang menjadikan masalah seperti itu. Kemudian juga yang saya heran dalam hati krimani saya dulu. nggak tidak urusan sama kemarahan kita tetapi eh, yang pantas untuk kita pahami adalah ini bagian dari ujian untuk kebersamaan kita sementara kita sendiri pun masih serai peraih oleh urusan-urusan internal rumah kita ini kita tidak bersatu seperti yang saya sampaikan tadi Ya, kita sendiri nggak bersatu Kita sendiri punya uh, kelemahan Intinya kalau kita betul-betul kuat Ya Allah kan sudah menjanjikan itu Allah imna nasyrollah Allah imna nasyrollah Ketahuilah pertolongan Allah itu sudah sangat dekat Ya Allah sudah menjanjikan ini Tetapi Allah Mau melihat dulu patas kemudian Kalau kita sendiri pun memang sudah hukum dunia semuanya Egois memikirkan sendiri kelompok sendiri ya Kita belum patah juga Allah Tetapi yakinlah Walaupun orang lain benci, walaupun orang tidak suka sama kita Allah akan tunjukkan bahwa agama kita agama yang paling tak Nah tinggal kita persatuan itu seperti para ulama sepakat yang penting kekuatan tauhidnya dulu Pak. Kalau sudah kekuatan tauhid kita ini hebat, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Kemudian kuatul ilmi, kekuatan pengetahuan. Mohon maaf, ini kita pengetahuan dari sisi sains, teknologi ini masih kalah jauh kita. Ya. ya apalagi kekuatan ekonomi, kekuatan ekonomi kita juga lemah, membuat yang artinya walaupun ada Sebagian emang Islam yang ekonominya kuat Tetapi belum digunakan untuk maksimal Untuk perhatian Tetapi bukan berarti hal ini Menjadikan kita pesimis Kita tetap optimis Yang jelas kita punya Al-Quran Yang tidak dimiliki oleh umat lain Kita pernah memimpin peradaban Selama 700 tahun Jadi ini bukan, bukan istilahnya mengayal Kita pernah mengalami ini Kita pernah membuat pengetahuan juga Yang melahirkan Ulama-ulama yang sekaligus ilbuah-ilbuah Saya kira Kalau mengharapkan Azab Ya Allah yang tahu Kapan azab itu diturunkan Ya mungkin dulu itu lain Dengan sekarang Artinya kalau ada kaidah Yang dipahami ulama Tahu ya Di zaman berubahnya untuk berubah Caranya ini juga berlaku. Ya Allah itu yang lebih tahu kapan saatnya azab itu sudah kapan diturunkan atau sebenarnya azab itu sudah diturunkan tapi kita tidak merasakannya. Ya, para orang-orang soleh kadang-kadang mengatakan boleh jadi tidak ada kenikmatan dalam beribadah, tidak ada kehusukan, tidak ada kebersamaan itu bagian dari azab. yang diberikan waktu kepada kita tapi kita tidak merasakannya. Jadi saya kira ini apa yang tampaknya tadi terkait tentang hak kepemilikan tanah Palestina itu ini, saya kira menjadi materi tersendiri. Kita bisa undang nanti khusus pembicara yang memaham tentang ini karena nanti jadi sangat panjang ini karena masing-masing mengklaim, ya. Uh, itu tanah mereka Kalau terkait bahwa Orang-orang Yahudi Mengatakan kami adalah manusia yang terbaik Itu kan uh, Pada zamannya memang iya Tetapi Begitu Rasulullah mengatakan Yang terbaik diantara kita Bukan orang Arab Bukan orang non Arab Tetapi yang terbaik Adalah orang yang mendekatkan diri pada Allah Itu adalah kekuatan Saya kira seperti itu Pak artinya kita sikat ujian ini tidak berhenti pada ke kemarahan dan kita pantas marah kita pantas marah dan kecewa tetapi ada yang lebih penting daripada kemarahan itulah kebersamaan kita ya perbaikan tentang visi misi hidup kita semangat kita untuk hadir ini yang dikatakan oleh orang-orang yang sendiri umat islam itu akan ditakuti kalau jam'ah sholat sungguhnya itu sudah seperti sholat umat itu yang mereka takuti ayo kita buktikan itu ini menjadi kekuatan kalau kita jadikan masjid ini sebagai awal momentum untuk membangun ekonomi umat masjid ini seperti universitas-universitas terbuka yang semua orang punya untuk belajar Menjadi ini memberikan solusi untuk kekuatan ekonomi Saya kira rumah kita ini akan semakin disegani, Pak Kalau sudah orang segan, nggak ada yang mau mengganggu kita, Pak Ya Nah tugas kita itu memperkuat diri Dan terus berupaya memahati-hati terhadap keusukan, kejelekan tempat umat lain Ya, Kita sendiri masih terus belajar ini Gimana sikap yang terbaik ini? Apakah kita balas dendam Apakah kita ya sebagian ada yang menempuh jalan melakukan teror-teror? <tuh> Tapi kan itu Quran mengatakan kalau kita membunuh satu orang sama seperti membunuh banyak orang. Mohon maaf, ya Yusuf Cordowi ulama besar yang banyak dikagumi pernah berfatwa menjadi teroris di tanah <tuh> Palestina itu boleh. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan nuklir senjata yang hebat. Kenapa kita itu kalau goluan seperti timun, tomat, sementara mereka punya durian-durian yang besar. Makanya boleh katanya menjadi martir di sana. Nah ini menjadi perdebatan ya. Saya pikir beberapa kita sudah melakukan perjuangan. Ya mungkin kita sekarang apa yang bisa kita lakukan perjuangan? yang bisa kita lakukan mungkin yang dari skala kecil bangunlah keluarga kita dirilah anak-anak kita menjadi orang yang kokoh menjadi orang yang bagus pautnya jadi masing-masing kita berjuang insya Allah Allah akan menangkan kita seperti danji Allah ya sudah jam 6 lewat empat mudah-mudahan pernah jawaban ini nanti bisa dikomparasikan dengan jawaban ustadz-ustadz yang lain supaya kita semakin Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu ya Baik Bapak Ibu mari sama-sama kita tutup kami Kita ini dengan sama-sama berdoa-doa dari kepada Allah Mudah-mudahan Omohonan Tuhan membuatkan hati kita Memberkaya setiap perjalanan hidup kita Memberikan cahaya, membuat hidayah perjalanan hidup kita Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi ala ya Allah ya Tuhan kami ampuni kami yang menjadikan engkau sebagai tujuan kami terpenting kau lah sejatinya yang kami tuntaskan tolah yang paling kami agungkan tolah yang kami harapkan untuk bisa kami jumpai tolah yang paling kami tinggi kami yang paling kami cintai ampuni kami ya Allah Jika hati ini belum sungguh-sungguh terpaut kepada Ampunikati ya Allah Jika hati ini masih resah gelisah Karena semata-mata urusan dunia Padahal yang harus kami gelisahkan adalah Karena kekurangan zikir kami Kurangnya baca ayat suci al-Quran Yang seharusnya selalu kami baca Kurang musuhnya ibadah-ibadah kami Itulah yang seharusnya Yang sejatinya kami gelisahkan Ampunikati ya Allah Yang mungkin masih memelihara Penyakit-penyakit hati Yang bersarang di dalam diri Gantilah penyakit-penyakit hati kami Dengan Hidup dengan penuh syukur Dengan hidup penuh tenang Dengan penuh hidup dalam Kecerahan dan kebahagiaan Hidup dalam jaringanmu ya Allah Engkau saja yang menjamin kami Engkau saja yang menentukan Takdir kami Takdir kami berada dalam gengamanmu ya Allah Takdirkan kepada kami takdir yang terbaik beribadahlah kami dengan ibadah yang paling benar Beribadah yang paling kau sukai Berkumpullah kami ya Allah Dengan orang-orang yang juga mencintai kau dengan suhu Ya Allah nikmatmu begitu banyak kau berikan kepada kami Maafkan jika sering sekali kami lupa dengan nikmatmu itu Kau izinkan kami hidup bertahun-tahun Tinggal ribu-ribu yang indah Jirududaramu, minum airmu. Sementara dosa kami Kelalaian kami terus naik kepadamu Aku kami Yang belum pakai bersyukur ini Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Jadikan keluarga kami Yang kau lengkapi Dengan putra-putri yang dan selama Putra-putri yang menyenangkan Dan membanggakan hati kami Putra-putri yang kau sampaikan Apa yang mereka cita cita, Putra-putri yang selalu mengantar tangannya Dan kami, dua orang tuanya Baik saat kami masih hidup maupun saat kami sudah membangkit. jadikan doa anak-anak kami ya Allah. Menjadi penyeju alam barisan kami saat kami sudah berada di alam kubur. Ya Allah ya Tuhan kami telah tujuan kami. itu yang kami harapkan. Ajarkan kepada kami, tentang ma'rifat kepada Berikan kekuatan kepada kami. Allah ma'ra'abbanainna ke atas sabiul wa Waktu ma'alainainna kata وبناه في الدنيا حسنه وفي والحمد لله رب العالمين بالله والسلام الله وبركاته